Sudah kasus penyelidupan manusia people smuggling terhadap imigran Rohingya berhasil dibongkar Paul Respidi. Pengungkapan pelaku berinisial RAH 24 tahun yang dilahirkan di Donsai Bausaura, Ontankauiwarma, Ratedung, suku Rohingya, keluargaan Myanmar ditangkap polisi di kamp Penampungan Sementara, Yayasan Minaraya, Padang Tiji, 6 Februari 2023. Pelaku berinisial RAH memiliki kartu NHCR bernomor 354-17CU-4664 dengan alamat Johor Bahru, kota tinggi Malaysia. Kapol Resbidia KBP Ahmad Asfali S.I.K. kemarin mengatakan, Rah mengaku kepada polisi bahwa imigran yang hendak dibawa kabur tersebut rencananya akan dikirim ke Medan Sumatera Utara. Ia mengatakan korban akan dibawa itu telah ditunggu melalui jalur transportasi darat untuk selanjutnya dikirim ke Malaysia. Korban sebelumnya ditunggu 4 agen lokal Medan Sumatera Utara. Kapol Respidi mengatakan pelaku mengaku disuruh bos besar berdomisili di Malaysia untuk menyeludupkan etnis rohingnya. Menurutnya awalnya lelaki RAH datang dari Johor Baru, Malaysia berangkat ke Indonesia dengan menggunakan jalur laut. Diduga bertujuan menyeludupkan rohingya yang tinggal di penampungan di Provinsi Aceh. Pada 24 Januari 2023, RAH melakukan aksinya di Loksmawe dalam upaya penyeludupan imigran dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan bodu zaman. Saat itu memang telah diarahkan ke agen dari Malaysia, MD Yunus dan Kalik. Kapolres mengatakan pelaku tidak berhasil mengeluarkan manusia perahu itu di kem pengungsian di Loksmawe meski uang untuk praktik penyeludupan telah diterima via transfer kening. Setelah gagal di Loks Mawai, RAH meminta untuk diantar ke Minaraya Padang TGPD menggunakan mobil. RAH berencana menyeludupkan etnis rohingnya di Padang Tiji ke Malaysia. Penyeludupan di penampungan imigran sementara di Padang Tiji juga gagal dilakukan pelaku yang berhasil diamankan polisi. Kapolres menambahkan pelaku RAH yang melakukan percobaan penyeludupan manusia telah diserahkan ke pihak imigrasi kelas 1 banda Aceh untuk pengembangan penyidikan agar dapat membongkar secara terang praktik penyeludupan manusia etnis rohingnya. Sebenarnya kita lanjut lagi berita pagi setelah dari PD, kali ini ada berita dari Langsa bersama laporan Zubir. Seorang warga dusun samudera Gampung Kapal Langsa Timur MW ditemukan meninggal dunia diduga bunuh diri di rumahnya kemarin. Posisi korban MW ditemukan sudah tergantung dengan tali tambang yang melilit di leher diikat di kayu broti di dalam kamar rumah tersebut. Kapolres Langsa KBP Muhammadun SH melalui Kapolsek Langsa Timur Ibtu Aulia Budiman menyebut kejadian ini diketahui pertama kali pukul 09.30 waktu Indonesia Barat oleh Nazaria, istri korban. Menurut keterangan istri korban, terang Kapolsek sebelumnya sekitar pukul 07.45 korban pergi mengantar anaknya ke sekolah. Sedangkan istri korban Nazaria pergi ke tambak yang berada tidak jauh dari rumah korban di dusun samudera Gampung Kapa. Kemudian pukul 09.30 Nazaria pulang ke rumahnya dan masuk ke dalam kamar. Nazaria terkejut melihat korban sudah dalam keadaan tergantung di kayu atap rumah dengan seutas tambang berwarna biru. Sementara pihak kepolisian yang mendapat informasi dugaan bunuh diri langsung menuju lokasi. Dikatakan Ibtu Aulia Budiman tidak ada ditemukan bekas kekerasan di bagian tubuh korban. Posisi mayat saat ditemukan tergantung dengan simpul tali di leher korban. Jarak tumit kaki tergantung sekitar 48 cm. Pihak, keluarga menolak melakukan autopsi dan dikebumikan hari itu juga di daerah tempat tinggalnya. Sudahlun kabar miris menimpa Yusniati Binti Malim Sabar P, mahasiswi asal Subursalam Provinsi Aci yang sedang kritis di ruang ICU Rumah Sakit Madinat Nars Siti Rabiatul Adawiyah, Cairo, Mesir. Darah asal desa dah kecamatan Runding Sebul Salam yang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir ini mengalami sakit serius dalam sepekan terakhir Informasi ini disampaikan Malim Sabar Pardosi, ayah kandung Yusniati yang mengaku kewalahan untuk membiayai pengobatan sang putri Hal itu karena Yusniati tidak memiliki asuransi kesehatan sementara biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan mencapai 75 juta rupiah Malim Sabar mengatakan berdasarkan keterangan dokter yang menangani Yusniati, Dr. Mahmud Mokhtar dan Muhammad Handawi, penyakit yang didirita sang putri tersebut berupa penyumbatan pada paru-paru. Ayah pasien mengatakan dirinya tidak mengetahui harus kemana untuk mengupayakan biaya pengobatan anaknya karena kondisi ekonomi mereka sangat terbatas. Hingga kini Yusniati masih kritis di dalam ruang perawatan di ruang ICU rumah sakit di Mesir. Masih tingkat 4 semester 8 jurusan Syariah Islamnya itu membutuhkan uluran tangan dermawan untuk kesembuhannya. Sakit yang mendera Yusniati membuat ia tidak dapat melangsungkan kuliah dan mengaji. Selain penyumbatan paru, Yusniati juga didiagnosa gangguan saraf di kepala hingga gangguan ginjal Stadium 2. Malim Sabar pun berharap uluran tangan para dermawan guna membantu biaya pengobatan sang anak. Darlun Aminah bersama keluarganya menjadi korban ambruk rumah di Gampung Pusung, Banda Sakti, Loksmawe hingga kemarin masih tinggal di tenda darurat. Di samping itu dua anaknya juga menjadi korban saat ini membutuhkan bantuan peralatan sekolah. Untuk diketahui, satu unit rumah berkonstruksi kayu di tepi laut tepatnya di Lorong 5, Desa Pusung, Banda Sakti, Loksmawe, Minggu 19 April 2023, Subuh, Ambruk. Peristiwa ini membuat seluruh penghuni rumah sempat tertimbun namun tidak ada korban jiwa Rumah yang ambruk adalah milik janda Aminah Sulaiman 50 tahun Selama ini Aminah tinggal di rumah tersebut bersama tiga anaknya yang sudah yatim dan satu keponakan Ketiga anaknya yakni Safira Mauliza 23 tahun, Nurul Fazila 16 tahun dan Hafiz Munandar 10 tahun Sedangkan keponakannya bernama Basriadi 35 tahun Sesuai informasi yang dihimpun Serambi sebelum kejadian Amina menunaikan salat subuh. Usai salat, dirinya mengaji di ruang tengah rumah. Sedangkan anak dan keponakannya masih tertidur di kamar masing-masing. Tiba-tiba terjadi angin kencang sehingga ia pun langsung ke kamar membangunkan anaknya. Namun saat itu rumahnya pun ambruk sehingga mereka semua ikut tertimbun di reruntuhan rumah. Setelah kejadian, warga pun langsung berlarian ke lokasi. Selanjutnya, warga berupaya mengeluarkan para korban dari runtuhan rumah. Aparatur Gampung Pusung T. Zunaidi Rashid kepada Serambi membenarkan jika keluarga Aminah saat ini masih tinggal di tenda darurat. Terkait bantuan diakuinya ada beberapa pihak yang telah menyalurkan bantuan. Namun begitu masih banyak kebutuhan korban yang belum terpenuhi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudah kasus dugaan tindak pidana pengenianyaan oleh Oknum Guru di salah satu pondok pesantren di Sukamakmur kini memasuki tahap lidik dan penyelidikan kemarin. Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Saputra Bustama melalui kasat reskrim AKP Ferdian Chandra mengatakan perkara yang sebelumnya dilaporkan ke Polsek Sukamakmur itu telah dilempahkan ke Polres Aceh Besar. Saat ini lanjutnya status perkara sendiri masih dalam tahap lidik. Kemudian penyelidikan juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor dan juga saksi korban. Selanjutnya sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dua orang saksi lainnya yang mengetahui dan melihat tentang peristiwa itu, serta visum juga telah diterima pihaknya. Ia mengatakan dari hasil visum yang diterima bahwa memang benar ada bekas luka lembam akibat pukulan terhadap korban. Namun pihaknya menyayangkan visum dilakukan setelah beberapa hari kejadian. Karena setelah kejadian, dua atau tiga hari setelahnya pihak PONPES baru melaporkan ke keluarga. Dari hasil visum ditemukan sejumlah luka lembam terdapat di bagian muka tepatnya di bagian mata sebelah kiri. Saat ini pihaknya juga telah memeriksa terlapor berinisial AHA. Terlapor juga saat diperiksa sangat kooperatif dan membenarkan bahwa dirinya telah melakukan pemukulan terhadap korban yang merupakan seorang santri berinisial SI 16 tahun. Dari keterangan terlapor lanjut, Ferdian ia melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan bermula saat korban mencuci tangannya di toilet pukul 22.00 waktu Indonesia Barat pada 31 Januari lalu. Namun dikarenakan jadwal santri istirahat dan tidak ada aktivitas di jam tersebut, kemudian terlapor menghampiri korban. Dikatakannya ia belum istirahat dengan alasan mau cuci tangan dan karena emosi sesaat terjadilah pemukulan di dalam kamar mandi ponpes tersebut. Sudah dulu tutup informasi pagi ini dengan berita internasional Komisaris Polisi Selandia Baru mengungkapkan jumlah orang yang belum ditemukan akibat Topan Gabriele Telah berkurang pada Senin 20 Februari Topan menghantam wilayah Pulau Utara Selandia Baru pada 12 Februari Dan menyusuri pantai timur sehingga menyebabkan kerusakan yang meluas Perdana Menteri Kris Hipkin menyebut Topan Gabriele sebagai bencana alam terbesar di Selandia Baru pada abad ini Komisaris Polisi Islandia Baru, Andre Koster, mengatakan pihak polisi telah berhasil melakukan kontak dengan 4.000 dari 6.500 orang yang dilaporkan hilang kontak sejak sebelum topan melanda, hingga ada 2.500 orang yang hilang kontak. Polisi Islandia Baru telah mengkonfirmasi 11 kematian akibat topan dengan sebagian besar korban dari Hawkins Bay. Koster mengatakan jumlah kematian akan bertambah, tetapi ia mengungkapkan sebagian besar dari mereka yang saat ini tidak dapat dihubungi berada dalam situasi ini karena kesulitan komunikasi. Pihak Kepolisian Selandia baru berusaha memastikan status lebih dari 3.000 orang di daerah yang terdampak bencana pada Minggu 18 Februari 2023. Upaya pemulihan terus dilakukan dengan tim pencarian dan penyelamat yang masih bekerja di daerah yang rusak akibat topan. Dari Newsroom Strambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Selasa 21 Februari 2023. Informasi pagi Strambi FM ini bisa anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa anda akses di situs internet www.strambfm.com, follow juga Twitter dan Instagram kami atstrambi FM.